パパパ サイアニメロスカン、カタラー、プログラム、イディカンジャー、サマサマイスラー、サダンダディスラー、ナビヤモハマサダンディア、ディスバイケア、メジャー、フォンミンパニャモンのトーク、イトラコメントサイア、ケース、キアン、マカシー、マカシーバーリ、ヤンバーリ、サムスキアンパ、イトマスカー、ネグラン、アマティアトゥ、イトブナラン、リラク、マサラカティトゥ。 i 崎さんはん Malah kalau perlu jangan di segel, dibakar. Terima kasih Pak, Abu Bakar, ada Bapak Anda. Ya, selamat siang Pak. Ya, silakan Pak. Ya, saya memang、eh, setuju. Cuman, Pak itu、eh, jangan disegel lagi ya. Maksudnya,、eh, s e b e n t a r maka disitu saja Pak. Karena、eh, daripada untuk kejutan kerusuhan warga ya, sebaiknya disitu kalau d i s e g e r k a n suatu saat bisa d i p o t n g Disitu saja Pak, makasih. 私はどん businessmen お気に入りであったの マリアジャマスクラムのことです。 E, warga yang ada di situ gitu loh itu kan paling penting juga Ke, kita akan menjadi sangat、e, apa namanya tidak tidak tidak berapa、e, terlalu ini tapi menurut saya yang paling penting adalah apakah itu akan diterima di sekeliling warga kalau memang itu diterima ya sudah jalankan aja kenapa makasih oke terima kasih pak Hakim ibu Wibi selamat sore selamat sore silakan i bu sebetulnya gini Yang melanggar Undang-Undang 45 itu yang salah. Kita nggak semua hal harus orang lain tuh senang. Yang p e n t i a r b e n a r nenek moyang kita memang Islam. Kenapa orang Islam bisa Islam-in Indonesia? Coba dengan taksa. Dengan taksa kali ya. Baik, terima kasih. Dan yang lainnya 633-9160. Kami buka untuk Anda. Masih ada kesempatan. Pak r i o selamat sore. s o r e Mak. Ya, s i l a k a n i Ya, saya pikir sih... Aduh, k o l a ngelihat... パスタ、ダダキナジャーニャー、セミクシー、セレダサニャーニング、セミムジャー、セミダキナジャーニング、セミクシー、セミクシー、セミクシー、パタラン、セミクシー、パタラン、セミクシー、パタラン、セミクシー、パタラン、セミクシー、パタラン、 やんたうもすんぽんぽんぽんぽんぽんぽんぽん a んぽ y ぽんぽんぽんぽんぽんぽんぽんぽんぽんぽんぽんぽんぽんぽんぽんぽんぽんぽんぽんぽんぽんぽんぽんぽんぽんぽんぽんぽんぽんぽんぽんぽんぽんぽんぽんぽんぽんぽんぽんぽんぽんぽんぽんぽんぽんぽんぽんぽんぽんぽんぽんぽんぽんぽんぽんぽんぽんぽんぽんぽんぽんぽんぽんぽんぽんぽんぽんぽんぽんぽんぽんぽんぽんぽんぽんぽんぽんぽんぽんぽんぽんぽんぽんぽんぽんぽんぽんぽんぽんぽんぽんぽんぽんぽんぽんぽんぽんぽんぽんぽんぽんぽんぽんぽんぽんぽんぽんぽんぽんぽんぽんぽんぽ diganggu gitu, tidak hanya untuk、uh, k e l i n t i r orang aja yang mementingkan kepentingan sendiri, tanpa memikirkan orang lain ya,、yeah. terima kasih Pak Wahyu, Pak Rojali, selamat sore silahkan selamat sore, kalau saya penutupan itu bagus, daripada jadi dari komplit, t a r j a d i pembunuhan lagi sebenarnya begini aja mbak orang Ahmadiyah t u h kalau bikin agama dia sendiri, n gak g masalah ini mengikut-ikut agama Islam ini yang gak boleh, coba aja dia bikin agama Ahmadiyah, yaudah が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何がうが何が何が何が何が何が何が何 e 何が何が何が何が何が何が何が何 s 何が何が何が何が何が何が何が何が m a 何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が パディアでんコメントをあったらきっと、あさおさあがまへんてか、あがましあんてばとさがむなかり、え Iya, Bapak.、Uh, suara Anda mungkin uh, uh, Gimana? Uh, apa? Tidak begitu jelas, k i t e r i m a Pak? Iya, iya.、Hmm. Kalau sudah jelas? Oke,、okay, silahkan Bapak Ali. Iya.、Uh, komentarnya adalah mengenai undang-undang ya, memang Tidak,、uh, k e a n juga tidak boleh Tidak dengan e n g e n a i k e p e n t i a n Anda. k e m u d a n yang kedua. mengenai masjid dibongkar juga di zaman nabi juga ada masjid yang dibongkar karena memecah belah umat itu juga layak dibongkar karena akan menimbulkan konflik horizontal pada saat itu namanya masjid d i r o r nah、eh, saya pikir kebijakan pemerintah supaya tidak terjadi konflik horizontal sudah baik dan mudah-mudahan pihak a h m a d i a juga sadar bahwa kalau ingin mereka mendirikan agama baru silahkan Tetapi jangan mengatur nama kan Islam sementara mereka punya k e y a k i n a n yang lain gitu kan Belum, Mungkin bapak itu saja t e r i m a k a s i h terima kasih Pak Ali Saya ke Pak Frey, selamat malam Bapak Malam Ibu Iya, Bapak mohon volume rada dikecilkan Pak <t amerikasi> Oke、okay. Komen saya、uh -huh. Kalau mengatur masyarakat itu soal m anajemen yang berhubungan dengan politik. Kalau mau radio mohon d i k e t u l k a n lagi Pak Fai. Ya, itu berhubungan dengan politik. Nah sebaiknya dalam mengelola politik agama tidak dibawa-bawa masuk. Begitu ibu logikanya, logika politik tidak sama dengan logika agama. Uh, uh, uh, uh. Jadi, mestinya berilah keleluasan a pada siapapun untuk mengungkapkan cara ber beragama mereka. Dan pemerintah melindungi semua orang yang beragama dan hanya m e n i n d a k kalau terjadi perbuatan tindak pidana kriminal. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Faye. Selamat malam, Pak Haryanto. Malam Bu Iya, silahkan Pak Iya、uh, Saya cuma ingin kurun lembuk aja、mm -hmm. Jadi p a u t pandangan saya Kalau misalnya ada penyegalan majid s Menurut saya kurang bijaksana、mm -hmm. Oleh karena Setiap manusia itu berhak Atau warga negara berhak untuk menunaikan ibadahnya masing-masing Itu yang pertama Yang kedua Komen dari Bapak yang pertama Bahwa Ahmad dia itu bukan Islam Rasanya パンダカンチャーズマンイト、プリマカシー、ボス、ラマッマラ、モデルラン、サンバイアンプリマカシー、コメントに。セットパトンと、サンバランパトンと 山田さん、山田さん、山田さん、山田さん、山田さん、山田さん、山 a さん、山田さん、山田さん、山田さん、山田さん、山田さん、山田さん、山田さん、山田さん、山 h さん、山田さん、山田さん、山田さん、山 a さん、山田さん、山田さん、山田さん、山田さん、山田さん、山田さん、山田さん、山田さん、山田しん、山田さん、山田さん、山田さん、山田さん、山田ん、 Uh, mau mereka mau pakai nama、uh, Agama lain atau enggak Tapi yang penting kan Zaman dulu aja n g g a k s e belum ada agama Ada a n i m i s m e dinamisme di Indonesia Mereka juga bisa ikut-kupun Begitu ada enggak Begitu ada、uh, apa namanya, Agama p a namanya a lain, timbul-timbul juga Mereka dibilangkan pun Istilahnya di tanah kejauhan itu masih banyak Kok masih tetap mereka juga masih menghormati gitu m a kasih Baik, terima kasih Pak Tanto Pak Yudi malam s a l a m a t malam m、uh -huh. Oke、okay, nih Pak Ya opini begini nih, Sebetulnya kan penutupan tempat、e, ibadah itu kan Sudah terba, terbentuk bangunannya bu.、Uh -huh. nah, itu biasanya kan、e, Dimana kalau kita membangun tempat ibadah itu kan Selalu meminta izin bu.、Uh -huh. Dari RTLW sampai ke pemerintahan bu. Kenapa sudah terbentuk Satu gedung atau bangunan ibadah baru Ditutup baru dipermasalahkan Sebetulnya kan Dari awal aja Ya kan Pada saat registrasi i z i n itu kan sudah ditanyakan Untuk apa gitu Jadi sebenarnya Dimanapun tempat orang beribadah Dimana disitu berkumpul Satu dua orang Sebenarnya mereka punya hak beribadah dan berdoa Berdoa dan berbeda itu kan Tujuannya hanya satu Tuhan gitu. Jadi k a y a n y a Agak lucu ya kenapa Uh, apa Setelah gedung ibadah sudah digunakan, sudah berlama baru-baru ditutup, disegel gitu. Alasannya Pak a u Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak Yudi. Dan demikianlah bisnis menopinian malam hari ini.